Mitra Bisnis Kompas menulis, kisruh penyegelan gereja Taman Yasmin di Bogor yang IMB-nya dicabut wali kota setempat meski telah mendapat rekomendasi pembukaan segel oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman RI menjadi bahan diskusi antara PBNU dan perwakilan gereja yang menyimpulkan salah satu kunci utama kebebasan beribadah masyarakat yang dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah pemerintah harus menegakkan hukum terhadap siapapun yang melakukan kekerasan atau mengusahkan. kebebasan tersebut. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Wahid Institut, Ahmad Swedi. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Saya kira kan pengadilan sudah memenangkan mereka ya. Seharusnya pengadilan bisa mengeksekusi dan posisi wali kota itu kan sebagai eksekutif kan dibawah gubernur, gubernur dibawah presiden gitu ya. Mestinya ada pertanggungjawaban gitu. Seperti apa. Kalau hukumnya mengatakan B ya harus B. Kalau hukumnya mengatakan A ya harus A gitu. Memang yang diperlukan adalah pertama eksekusi yang dari pengadilan dan yang kedua ketegasan dari pemerintah, itu benar saya setuju dengan itu pemerintah harus turun tangan, karena itu kan peraturan wali kota ya, atau bupati, setara bupati nah itu ada di bawah gubernur dan di bawah presiden mestinya ada sanksi atau apa gitu, bagi mereka yang melanggar hukum gitu. Mahkamah agung tidak bisa misalnya memberi sanksi kepada wali kota karena itu jalurnya lain yang bisa memberi sanksi penegakan hukum dalam konteks Kekuasaan wali kota adalah gubernur dan presiden gitu Harusnya ada sikap tegas dari presiden terhadap wali kota yang tidak taat hukum gitu. Itu bisa merembet ke tempat lain Dan sebenarnya kan ada peraturannya ya Bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah Memberi perlindungan dan pelayanan kepada kelompok-kelompok agama Dan tentu saja juga kepada masyarakat luas Tapi dalam konteks ini memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok agama gitu Nah ini apalagi ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung, mesinnya harus direalisasikan. Gitu. Demikian Ahmad Swedi, saya Kiki Wijaya.